bantu kurangi lemak darah. Pemirsa buat ada yang di rumah pagi hari ini Anda bisa curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede silakan Anda bisa menghubungi 0215641234 dan buat yang ingin curhat melalui Skype silakan di add saja ID kami di mamahaa.beraksi. Ibu-ibu apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah pada mandi? Belum. Alhamdulillah. Belum. Tapi semua kelihatan cantik-cantik. Oh. Makan udah bu, ya. tapi tetap cantik. Kalau dilihat dari muka-mukanya sih di sini udah pada nikah ya bu ya. Malah <laughs> ada punya cucu lagi ya. Sayang nggak sama pasangannya? Sayang. Pasti ya karena kita e, nikah e, dilandasi oleh rasa sayang juga ya bu. Ya setia nggak bu sama pasangan? Ya harus setia ya apalagi bapak-bapak nih jangan menyakiti perasaan pasangannya tapi setianya bukan artinya setiap tikungan ada ya, ya artinya itu suka selingkuh di tikungan ada tikungan ini ada ya kata orang kata orang selingkuh itu adalah selingan indah keluarga utuh waduh ya tapi nyatanya malah pada berantem kalau udah ada yang ketahuan selingkuh terus ada juga selingkuh dibalas lagi selingkuh sama pasangannya ya sama geloknya katanya. Nah di pagi hari ini kita akan membahas seputar masalah selingkuh. Kita akan ikuti Tausiah Mama. Tema kita adalah selingkuh dibalas selingkuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluh selingkuh dibalas dengan selingkuh Apa sih selingkuh? Abel bilang selingan indah keluarga tetap utuh bagaimana keluarga mau utuh pasangan kita saja tidak setia yang jelas sakitnya di sini iya apa iya betul Allah menyatakan dalam surat al-mu'minun ayat 5 ayat 6 wal ladin lahum illa ala ajwajihim aw ma malaqat fa innahum ghairu malumin tanda orang yang beriman yang berbahagia yang nomor empat. Orang tadi tidak pernah selingkuh. Dia menjaga kehormatan dirinya. Kecuali dengan pasangan masing-masing. Artinya dengan ayat ini. Kalau ada manusia yang berselingkuh. Dia kata Allah bukan orang yang beriman. Siapa di antara anda yang pernah selingkuh ngacung? Siapakah di antara anda yang saat ini sedang selingkuh? Ada yang punya rencana mau selingkuh? Yang pernah selingkuh, taubat. Yang sedang selingkuh, stop. Yang punya rencana mau selingkuh, jauh-jauh. Jangan dipunya rencanakan yang tidak baik. Selingkuh adalah dosa besar. Jina. Jangankan jinanya. PDKT-nya kan dilarang. Walah taklubu jina inna hukana wasa wasa'asabila. Jangan mendekati perbuatan jina. Jina perbuatan keji dan sangat hina. Baru PDKT-nya adalah. Yang namanya selingkuh. Selingkuh hati. Selingkuh dengan pasangan Anda. Saya yakin siapapun kita. Sebagai istri. Sebagai suami. Kalau punya suami. Kalau punya istri. Berselingkuh. Pasti sakit. Pasti. Kita sudah berusaha setia. Berusaha mencintai setelus hati. Berusaha selalu di depan dia yang terbaik kita berikan. Tau-tau dia selingkuh luar biasa sakit di hati kita. Bagaimana sikap kita, perilaku kita. Kalau melihat pasangan kita selingkuh. Baik kita sebagai seorang istri maupun seorang suami. Apakah dibahas dengan selingkuh lagi? Kalau dibahas dengan selingkuh lagi artinya sama gilanya. Gila semua Elin. Kalau ada orang selingkuh, dibalas dengan perselingkuhan, semuanya kemasukan setan. Kalau orang selingkuh, dibalas dengan perselingkuhan, artinya semuanya manusia yang tidak beriman. Bagaimana? Apakah dengan kita ikut berselingkuh, lega hati kita? Bukankah otak normal kita, makanya sakit suami atau istri berselingkuh, karena kita normal perselingkuhan dilarang dalam agama? Kalau kita membalas orang selingkuh dengan selingkuh, artinya kita pun melanggar aturan agama. Bukannya makin tenang hati kita, makin gelisah. Karena kita terjerungus di lubang yang sama dengan pasangan kita. Kalau selingkuh dibalas dengan selingkuh, bagaimana anak-anak kita? Anak-anak melihat ayah selingkuh, mamah juga selingkuh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh anak-anak? Anak nanti tidak mustahil jadi peselingkuh. Ketika seorang suami selingkuh. Isinya selingkuh. Anak-anak akan melihat. Apalagi Manya ngomong. Biarin Bapak kamu aja selingkuh. Kenapa Mama gak bisa. Artinya anak belajar. Oh harus balas dendam. Kata anak oh harus menampakkan kemarahan. Bukan mengendalikan. Artinya anak belajar tidak bisa mengendalikan diri. Artinya anak tadi ke bawah arus ikut dengan aliran setan. Siapa yang mendidik anak-anak kita? Kalau suami sudah selingkuh, isi ikut selingkuh. Mau jadi apa anak-anak kita? Akhirnya anak-anak kita nanti belajar dari bapaknya, belajar dari ibunya. Tidak bisa menelitikan hawa nafsu. Baik nafsu birahi maupun nafsu amarah. Bahaya. Apa pandangan orang lain. Dan yang Anda jangan lupa kalau pasangan seringkuh dibahas tentang perseringkuhan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Beda kalau pasangan seringkuh kita berbuat baik tetap kita nasihatin pasangan akan kagum. Wah sabar banget milih saya. Sabar banget suami saya. Tapi kalau berdasarkan perselingkuhan. Begitu suami akan sadar. Dia melihat benihnya selingkuh. Tidak mustahil dia selingkuh lagi. Dengan yang lebih parah. Atau maaf barangkali. Ketika seseorang selingkuh. Membahas selingkuhan pasang pasangannya. Siapa tahu selingkuhannya memanfaatkan peluang. Tidak mustahil. Dieret abis-abisan. Mau. Tahu di -eret. Begitu suaminya selingkuh misalnya, istrinya membalas dendam dengan selingkuh. Dia bilang sama selingkuhannya. Kita mah selingkuh juga karena sebel suami selingkuh mulu. Dimanfaatkan oleh selingkuhannya. Dia pasti ngambil keuntungan. Dia minta perlindungan nih cewek. Ngerti maksud saya? Hati-hati. Jangan orang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan. Tapi harus selalu dirangkul oleh kita. Itu perbuatan salah, itu perbuatan tidak baik. Karena orang selingkuh itu matanya dibalik oleh setan. Setan yang paling besar hadiah dari Raja Setan. Yaitu setan yang bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Rasul bersabda, setan itu bersinggah sana di atas air, di lautan. Raja Setan lagi bersinggah sananya, datang rakyatnya. Dia lapor, saya menggoda ini, ini, ini, ah biasa. Lapor, saya menggoda ini, ini, ah biasa. Datang setan belakangan. Saya baru sampai karena habis menghancurkan rumah tangga orang. Tidak saya tinggalkan sehingga mereka berpisah, mereka marahan sedukan yang lain. Maka raja setan mengatakan ini dia yang paling jempolan. Jadi hati-hati. Jangan orang berbuat selingkuh dengan perselingkuhan karena sama gilanya, sama tidak berimannya, sama jahatnya, sama dosanya yang paling parah anak turunan kita akan mencontoh dari perselingkuhan. Maukah kita punya anak cucu turunan semuanya berselingkuh? Nah. Kalau kita merasa tidak Nyaman hati kita, sakit hati kita diselingkuhi, jangan sampai ada anak turunan kita diselingkuhi. Hati-hati. Memang tidak ada hukum karma dalam Islam, yang ada sebab dan akibat. Sebabnya orang tuanya selingkuh, dibalas dengan mamahnya selingkuh juga. Anak menonton mencontoh, oh berarti selingkuh boleh. Oh balas dendam boleh, melepas amarah boleh. Artinya kalau kita kesel tidak perlu dikendalikan nafsu kita. Maaf, maaf. Akhirnya seluruh keluarga semua kemasukan serta. Nah Ustubihani minta di. Jangan sampai kita membalas persingkuhan. Dengan persingkuhan tapi balas dengan kebaikan kita. Dengan doa, dengan sikap yang baik. perilaku yang baik. Insya Allah mudah-mudahan pasangan yang seringkuh akan tersadar. Dan kembali kepada kepangkuan Anda semuanya. Amin. Insyaallah. Ya. Pemirsa itu dia atau siapa mau untuk tema kita pagi hari ini tentang selingkuh dibalas selingkuh. Dan sekali lagi saya ingatkan Buat Anda yang ingin bertanya atau curhat ke Mama Dede silakan bisa melalui telepon di 021-564-1234 Atau bisa juga melalui Skype di atasajaid kami di mamaha.beraksi Dan sekarang saya akan absen dulu ini Majelis Taklim yang hadir di studio pagi hari ini Yang pertama adalah Majelis Taklim Ar-Rahmah Depok Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, apa kabar Depok? Baik! Depoknya di mana, Bu? Tetangga kamu! Hah? Tentang kamu! Poncol? Ya! Oh, poncol, iya. Tentang kamu. mama. Mama kan jalan kutilang, <tik> iya. Tentang Tinggal seberang kali ya? Iya. iya, iya, iya, iya, Ini bunganya di mana-mana nih, Ci. Ada yang di sini dikasih, ada yang ibu tuh satu di seret, gitu. Ada bunganya baru ya bu ya? Udah lunas belum? Luluh. Dari Depok bawa apa? Dari Depok? Bawa ah? Bawa masalah ya? Oke okay. ya baik terima kasih masalah di sini memang diperlukan karena insya Allah ada. Terima kasih Depok kota. Iya baik yang berikutnya adalah Majelis Salim Anur Tegal. iya kabarnya Tegal Baik iya Tegal ada yang ngendik Selawi, Pangkah Pangkah Pangkah oh oke okay. ya Selawi Pangkah Ismangan Suruk Suruk Kencot Oke okay, oke okay. iya iya oh Kencot bukan Tegal ya itu Banyumas ya oh kalau Tegal apa Ngelih Ngelih Ngelih Ngelih Oke, okay. beda-beda ya bu ya. Padahal sama-sama ngapak ya? ya. Ya ya ya ya. Tegal bukan ngapak, Tegal bukan ngapak juga. <laughs> ya ya ya ya. Tegal tersendiri lah. Ya gitu. Bawa apa dari Tegal bu? Kaca asin. Ah, kaca asin? Oh asin. Oke. Okay. Ya. ya baik. Terima kasih sudah hadir di sini Wong Tegal. Iya. Yeah. Selawi Pangkah. Iya. Berikutnya adalah Majlis Salim Assalama Bekalongan. Alhamdulillah. juga di Jawa Tengah ya Bu ya. Ya. Ya kabar baik. Baik. Baik. Alhamdulillah. Ojo oh, ngapusiku ya. Ya kalau kalongan sih terkenal sama batik. Iya. Bawa batik apa bawa makanan di sini Bu? Bawa rengginang. Rengginangnya dibikin ba batik nggak? Ya. Baik. Terima kasih. Oh ada batiknya juga ya. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Saya liat ini, ini gak ada yang ngantuk satu pun juga. Ya. Tapi yang bobo banyak. ya. <laughs> yang berikutnya adalah Majelis Talim. Raudatul Tuljana Sampit. Kalimantan, Kalimantan Tengah. Oh Kalimantan Tengah. Assalamualaikum. Kalimantan oh, Tengah. Kateng ya Bu ya Kalimantan Tengah. Sampit. Oh Del Palangkaraya. Provinsi Kalim Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya, kabupatennya. Sampai. Yang buat makan mie itu kan ibu ya? Oh sempit. Iya. Udah berapa hari bu di Jakarta ini bu? Dua hari. Oke, baik. Terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari dan bajunya juga saya lihat baru. Ya. Udah lunas belum? Lunas. Brosnya juga luar biasa ini, ya. Brosnya pakainya di pundak ada ya. Baik terima kasih. Eh bawa ke Kalimantan Tengah tuh? Oh kerupuk apa? Kerupuk pipi. Oh kerupuk pipi, oh, kerupuk pipi dan kerupuk belidah. iya. Jadi emang anggota tubuh semua ya bu ya. Baik terima kasih sudah hadir di sini. Ya yang berikutnya adalah Majelis Salim Nurul Bako Kebayoran. Keren nih kebayoran nih bajunya. Ye. Yeah. Baju baru ya? Yeah? Betul. Yeah. Iyalah. Berapa kali bayarnya? Kebayoran mana, Bu? Nakabang. Daerah apa namanya dekatnya? Nakabang. Susual. Oh, Susual. Iya, dekat itu, Mah, ya. Baik, bawa apa dari Kebayoran? Bawa masalah juga ya. Baik, terima kasih. Memang Jakarta, Depok, Bekasi itu kalau ke sini emang bawanya masalah, Bu. Ya. Kalau luar kota kita dapat uh, oleh-oleh, Ini T juga, enggak. Oh, bawa juga. Wah, wah, ada dim ada peyek semuanya. Wah, alhamdulillah. Lah, rame ya, Bu ya, bawanya ya. Tapi udah lunas belum tuh bawanya Masalahnya <tuk> <tuk> taunya itu dia, ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Nanti ada kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Seperti anda juga di rumah, silakan dipersiapkan saja pertanyaannya. Tapi sekarang kita harus break sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini. Mama dan A bersama bantu kurangi lemak darah.